Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i Wasayyidil mursalin Nabiina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamuddin Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna Wa sifatika al-ula Antu anlimana ma yanfa'una Wa antanfa'ana bima alamtana ku antazidna 'ilman wa 'amala ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقده من لساننا يفقهوا قولنا para jamaah sekalian kaum muslimin dan kaum muslimat khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja rahiman warahimakumullah Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga sehingga kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan kebaikan kepada kita semuanya. Tanpa Kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak ada apapun Yang bisa kita lakukan Dalam kehidupan ini Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan Kepada Nabi yang sangat kita cintai Nabi yang sangat kita kagumi Nabi yang kita junjung tinggi Nabi yang kita percayai Dan kita taati Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut Juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau Seluruh sahabat beliau Dan seluruh umat beliau Sampai di akhir zaman nanti Para jemaah sekalian A'azani Allah wa'iyyakum Pembahasan kita Adalah Tentang Kaedah-kaedah fikih praktis Dan Alhamdulillah kita Sudah banyak mempelajari kaidah-kaidah fikih dalam kajian ini dan itu semuanya merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan ilmu kita dalam kehidupan kita dan mudah-mudahan kita bisa Menyebarkan ilmu tersebut dengan baik dan mudah Kepada orang lain Para jamaah sekalian A'azani Allah wa'iyyakum Kaedah yang akan kita bahas Pada kesempatan kali ini Adalah kaidah yang membahas tentang Apabila ada Kerusakan Yang diakibatkan Oleh Perbuatan manusia Apabila ada kerusakan yang diakibatkan oleh manusia Maka hukumnya sama Antara dia melakukannya dengan cara sengaja Atau Dia melakukannya karena ketidaktahuannya Dia tidak sengaja Dia tidak tahu Atau Karena dia lupa Kalau dia melakukan pengerusakan, maka, dia wajib menggantinya. Ya. kaidah kita berbunyi, Al-Itlafu, yastawi, fihil muta'amidu, wal-jahilu, wal-nasi. Pada kerusakan, disamakan, antara, Apabila orang tersebut Merusaknya dengan sengaja Atau dengan tidak sengaja Atau karena dia lupa Ya Kerusakan Ya pada masalah kerusakan Maka Disamakan antara orang yang Merusaknya dengan sengaja atau tidak sengaja atau karena lupa. <tuh> Maksud dari persamaan di sini adalah persamaan di dalam hukum dunia, bukan hukum akhiratnya. Hukum akhirat tetap dibedakan berbeda dengan hukum dunia. Di hukum dunia disamakan karena itu barang milik orang lain Karena itu hak milik orang lain Maka harus diganti Karena Syariat Islam Sangat menghormati Hak milik orang lain Maka harus ada yang menggantinya Syariat Islam tahu Bahwa manusia itu fukara Ya ayyuhannas Antumul fukara'u ilallah Wahai manusia Kalian adalah Orang-orang yang fakir Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Manusia itu ya Makhluk yang sangat membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Dia juga sangat membutuhkan Kenikmatan-kenikmatan yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Kenikmatan tersebut bisa berupa hak milik Ketika hak milik ini dirusakkan oleh orang lain Maka orang lain harus menggantinya Baik orang lain tersebut merusaknya dengan cara sengaja Ataupun tidak sengaja Ataupun karena dia lupa dia wajib menggantinya. Adapun hukum akhiratnya maka bisa berbeda. Orang yang sengaja merusakkan barang milik orang lain maka dia berdosa. Adapun orang yang tidak sengaja, orang yang lupa akhirnya dia merusakkan barang milik orang lain maka dia tidak berdosa ya di akhiratnya. Kenapa demikian? Karena kalau disamakan hukum akhiratnya, maka ini akan sangat memberatkan kaum muslimin. Ini akan sangat memberatkan hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal, di dalam ajaran Islam, kita mengenal nilai bahawa Islam adalah ajaran yang memberikan kemudahan kepada manusia. Yuridullahu Bikum al yusur, ولا يريد بكم Allah subhanahu wa taala menghendaki kemudahan untuk kalian, dan Allah subhanahu wa taala tidak menghendaki kesulitan kepada kalian. Allah subhanahu wa taala mengatakan, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجَ. Allah subhanahu wa taala tidak menjadikan di dalam agama Islam ini Sesuatu yang memberatkan Sehingga Ya Di dalam Islam Tidak ada sesuatu Yang memberatkan Yang di luar batas Kemampuan manusia Tidak ada sesuatu Yang memberatkan Sekali di dalam Islam ini Dan ini merupakan Bukti rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah datangkan dengan Islam makanya di dalam surat Al-Baqarah ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya setelah itu Allah menceritakan tentang perkataan kaum mukminin. رَبَّنَا لَا تُعَخِذْنَا إِنَّ سِينَا أَوْ أَخْطَعْنَا لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتُ عَلَيْهَا مَا كَسَبَتُ Setelah itu, Allah menceritakan perkataan kaum mu'minin رَبَّنَا لَا تُعَخِذْنَا إِنَّ سِينَا أَوْ أَخْطَعْنَا Ya Allah, Ya Rab kami, jangan hukum kami apabila kami lupa atau kami melakukan sesuatu kesalahan tanpa sengaja. Kemudian di dalam hadis yang sahih dikatakan Allah Subhanahu wa taala menjawab doa tersebut dengan mengatakan qad faaltu, aku telah melakukannya. Maksudnya aku telah memperkenankan doa itu. Kenapa demikian? Karena kalau manusia harus dihukum Karena kesalahan-kesalahan dia yang tanpa sengaja Atau karena lupanya dia Maka ini merupakan pembebanan Yang tidak dimampui oleh manusia Siapa yang tidak pernah lupa Siapa yang tidak pernah salah Kalau setiap orang yang salah Kemudian setiap orang yang lupa Dan akhirnya dia melakukan kesalahan Dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini merupakan sesuatu yang sangat memberatkan sekali dan Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan atau menafikan adanya hal ini dalam syariat Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan Inna Allah ta'jaaza an ummati al khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni umatku pada apa yang mereka kerjakan karena kesalahan atau karena lupa atau dan pada apa yang mereka dipaksa melakukannya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni umatku pada apa yang mereka kerjakan karena salah karena lupa dan karena mereka terpaksa, salah yang dimaksud di sini adalah karena tidak sengaja, ya. Karena orang merusak itu salah, ya. Yang dimaksud dengan salah di sini ada, adalah karena dia tidak sengaja. Makanya di dalam surat Al Ahzab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa laisa alaihum junahun fi ma axtatun bihi. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tidak ada dosa bagi kalian pada hal-hal yang kalian lakukan karena salah, tapi pada hal-hal yang kalian sengaja di dalamnya. Dikatakan di situ pada hal-hal yang kalian salah, kemudian disebutkan kebalikannya, tetapi dosa itu pada hal yang kalian sengaja. Berarti yang dimaksud dengan salah di situ adalah lawan dari sengaja yaitu tidak sengaja. Ya, khata' ah dalam bahasa Arab itu bisa bermakna tidak sengaja. Ya, tidak harus dimaknai dengan makna salah, sesuai dengan konteksnya. Ya, kita lihat konteksnya. Kalau memang yang pas adalah makna tidak sengaja, maka kita bawa ke makna tidak sengaja. Sebagaimana dalam hadis ini. Ya, sebagaimana dalam ayat itu. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِمْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ Artinya, tidak ada dosa bagi kalian pada perbuatan-perbuatan yang kalian tidak sengaja di dalamnya. Akan tetapi dosa itu pada hal-hal yang kalian sengaja. Di dalam hadis ini juga demikian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni umatku pada perkara-perkara yang mereka tidak sengaja. Mereka lupa atau mereka dipaksa, ya. Ini menunjukkan ya bahwa tiga hal ini menjadikan manusia tidak berdosa ketika melakukan sesuatu. Ketika dia tidak sengaja melakukan sesuatu, ternyata ternyata sesuatu tersebut sebuah kesalahan maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada dosa baginya ketika ada orang lupa kemudian melakukan sesuatu kesalahan karena kelupaan dia maka tidak ada dosa baginya makanya ketika ada orang yang berpuasa kemudian dia lupa makan atau minum ya maka Makan dan minumnya tersebut diampuni Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga dia dibolehkan Untuk meneruskan puasanya Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni Suatu kesalahan Apabila kesalahan tersebut dilakukan Karena kelupaan Begitu pula ketika seseorang terpaksa Ketika orang dipaksa dengan paksaan ya, Yang dia tidak mampu untuk tidak melakukannya Ya Maka akhirnya Dia melakukan hal tersebut karena paksaan itu Orang yang seperti ini Diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Dia boleh melakukan sesuatu yang dipaksakan kepada dia Dan Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni Ya Dosa tersebut Tentunya Yang ketiga ini Ya ada penjelasan yang lebih rinci ya, yang disebutkan oleh para ulama. Ya, ada yang mengatakan bahawa ini khusus untuk paksaan-paksaan yang berhubungan dengan hak Allah subhanahu wa ya, ta'ala. Yang berhubungan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ampuni. Ya, Tapi kalau misalnya berhubungan dengan hak manusia belum tentu. Apabila berhubungan dengan hak manusia belum tentu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika ada seseorang dipaksa untuk membunuh orang lain. Ya. Kalau tidak dibunuh, kalau dia tidak membunuh orang lain, dia dibunuh misalnya. Maka di sini dia tidak boleh membunuh orang lain. Kalau dia membunuh orang lain tetap ya dia berdosa. Tetap dia berdosa karena ini berhubungan dengan hak orang lain ya ini berhubungan dengan nyawa orang lain dan dararnya atau mudaratnya sama-sama ya dibunuhnya orang lain ya tidak lebih sepele tidak lebih kecil daripada dibunuhnya dia sama-sama dan kata para ulama ad-dhararu la yuzalu bimithlihi mudarat itu tidak tidak boleh dihilangkan dengan mudarat yang sama ya mudarat ya suatu bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan bahaya yang semisal dengannya ya. Terbunuhnya orang lain itu sama dengan terbunuhnya dia. Makanya dia tidak boleh menyelamatkan dirinya dengan membunuh orang lain. Kalau ada seseorang misalnya dipaksa kamu mau berzina dengan seorang wanita atau wanita kamu saya zinai. Maka dia tetap tidak boleh menzinai wanita lain. Ya. Kalau ada orang dipaksa kamu mau berzina dengan si fulanah ini. Kalau tidak, maka istrimu aku zinai. Dan dia dipaksa seperti itu. Maka seperti ini tidak boleh ya. Dia tidak boleh melakukan perzinaan kepada wanita lain itu. Kenapa? Karena di sini akibatnya sama saja. Ya, akibatnya sama saja. Pilihannya sama-sama buruk maka dia tidak boleh ya dia tidak boleh berzina dengan orang lain karena dizinainya orang lain itu tidak lebih kecil daripada dizinainya istri dia apa yang menjadi kewajiban dia di sini dia harus menjaga istrinya jangan sampai dizinai oleh orang lain walaupun ya walaupun akibatnya nyawa dia yang melayang ya maka di sini ya kalau dia membela istrinya ya sampai nyawa dia melayang maka bagi dia mati syahid dan ini kemuliaan yang diberikan oleh Islam kepada dia. Para jemaah sekalian, rahimani warhamakumullah. Contoh masalah yang bisa kita sebutkan di sini yang berkaitan dengan keedah ini adalah masalah membunuh membunuh seseorang, ya ini dipagi dibagi oleh para ulama menjadi tiga macam, ada membunuh secara sengaja, ada membunuh secara tidak sengaja, ada membunuh secara seperti disengaja, ya ada tiga jenis atau tiga macam pembunuhan. Ada pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja Ada pembunuhan yang dilakukan tanpa sengaja Ada pembunuhan yang dilakukan seperti disengaja Ya, Pembunuhan adalah pengerusakan Ada jiwa yang dirusak di sana Ketika pembunuhan terjadi Maka hukumnya sama Dari sisi Wajibnya ada pengganti Dari sisi Wajibnya ada pengganti Jadi Ketika seseorang membunuh Orang lain Baik disengaja Atau tidak disengaja Atau seperti disengaja Wajib ada penggantinya Wajib ada penggantinya Ya Bisa saja penggantinya itu kisos Bisa saja dia Ya Atau misalnya perdamaian, uang perdamaian Ya, harus ada penggantinya ya Karena pembunuhan adalah pengrusakan Baik, kita bahas satu persatu dari tiga jenis pembunuhan ini Apa yang dimaksud dengan membunuh secara sengaja? Membunuh secara sengaja adalah apabila seseorang sengaja mengenai korban dengan alat yang biasanya digunakan untuk membunuh ya. Jadi orang tersebut sengaja mengenai seseorang dengan alat yang biasanya memang digunakan untuk membunuh orang lain. Jadi di sini di sini alatnya ya punya kemungkinan untuk membunuh. Yang kedua ada kesengajaan dari dia. Misalnya dia pakai belati. Belati bisa membunuh orang. Dan dia sengaja mengarahkan belatinya kepada orang yang dia bunuh. Misalnya lagi, pakai palu ya. Palu apabila dipukulkan kepada orang lain berkali-kali bisa membunuh. Dan dia sengaja memukul orang lain dengan palu tersebut. Ini pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja Misalnya lagi, mobil Mobil, kalau ditabrakkan kepada orang Bisa membunuh Kalau ada orang sengaja menabrak orang lain Sampai mati Maka ini pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja Motor juga demikian Seperti juga, racun Ya, racun Biasanya bisa membunuh orang lain Kalau misalnya Ada orang ya menaruh racun di makanan orang lain yang akhirnya orang lain tersebut mati maka orang tersebut dianggap sebagai pembunuh ya pembunuh yang sengaja dalam membunuh orang lain <kuh> pistol ya bisa membunuh orang lain kalau misalnya ada orang lain mengarahkan pistolnya kepada eh, orang lain lagi dan akhirnya orang lain tersebut mati maka dia dianggap sebagai pembunuh yang melakukan pembunuhan secara secara sengaja. <tuh> pembunuhan secara sengaja ini ya harus ada gantinya. Ya. Harus ada gantinya. Yang pertama gantinya adalah qisas. Yang pertama gantinya adalah qisas. Kalau misalnya wali pembunuhnya kalau misalnya wali pembunuhnya menuntut untuk dikisos Maka pembunuh tersebut Afwan, Apabila wali yang dibunuh menuntut untuk dikisos Maka pembunuhnya harus dikisos Nyawa dibalas nyawa Dan ini menjaga kehidupan manusia Inilah Islam yang sangat tinggi hikmahnya. Coba lihat di dalam Islam dikatakan, ya, walakum fil qisas hayatun yaulil albab. Di dalam, di dalam hukum qisas ada kehidupan, wahai orang-orang yang berakal. Kalau kita merenungi hukum qisas, kita akan sampai pada kesimpulan. Bahwa agama Islam ini benar-benar agama yang ingin agar kehidupan manusia terjaga dengan baik. Kalau ada yang bertanya. Ustadz. Bukankah kisah itu membunuh orang lain? Yang harusnya tanpa kisah yang terbunuh satu orang. Dengan kisah akhirnya yang terbunuh dua orang. Bukankah ini lebih parah? Kita katakan. Orang yang Pikirannya pendek seperti ini berfikirnya Tapi kalau dia memikir Ya berfikir dengan cara yang panjang Dia melihat jauh Maka dia akan sangat sepakat dengan syariat Islam Kalau ada pembunuh yang dibunuh Maka yang lain Akan jera Untuk melakukan pembunuhan Sehingga Manusia akan aman Karena ketika ada orang yang dibunuh karena dia membunuh orang lain Yang lain ya akan sangat takut untuk membunuh orang lain Memang ada yang dikorbankan, satu Yang dikorbankan itu pun karena dia telah bersalah Wajar kalau dia menjadi korbannya Karena dia telah menjadikan orang lain sebagai korban pembunuhannya Maka dia dihukum karena kesalahan dia Dan yang dihukum satu orang Tapi dengan hukuman ini Akhirnya manusia menjadi aman Ya Berbeda kalau orang yang bersalah ini Dihukum dengan hukuman Yang tidak setimpal Misalnya hanya di penjara Kalau hanya di penjara Di dalam penjara Bisa jadi, bisa jadi dia menjadi Menjadi uh, Rujukan Orang-orang yang ingin membunuh, gimana cara membunuh yang efektif? Akhirnya dia malah menularkan ilmu jahatnya. Bisa, bisa jadi nanti dia keluar dari penjara, dia ingin membunuh lagi. Karena ya sering kali orang membunuh itu karena mencari uang. Akhirnya orang yang jahat ini selamat ya Nyawanya tetap terjaga Sedangkan manusia yang lain banyak terbunuh Karena ulahnya dia setelah itu Dia ditangkap lagi di penjara lagi Dia bisa setelah itu kalau keluar Dia membunuh lagi Di dalam penjara pun dia bisa menyebarkan ilmu jahatnya itu Menterotnya menjadi semakin besar Ya Islam tidak menginginkan hal ini Kalau misalnya Wali Orang-orang yang dibunuh itu Menuntut kisah Maka itu hak mereka Nyawa dibalas nyawa Dia salah Dia telah menghilangkan nyawa orang Maka nyawa dia harusnya dihilangkan juga Ya yeah. Tapi syariat Islam pun Membuat pilihan lain Syariat Islam memberikan pilihan lain Tidak harus kisah Pilihan yang kedua adalah perdamaian. Wali orang yang dibunuh dia berhak untuk meminta uang perdamaian. Kalau pembunuhnya tidak ingin dibunuh, maka kami meminta uang 10M. Pembunuh bebas. Islam membolehkan hal ini. Ya. Kamu minta uang 100 M. Tidak ada masalah. Tidak ada batasan. Kami minta uang 1 T. Kalau ingin pembunuhnya selamat. Kalau tidak 1 T. Maka kisos. Ini. Hak yang diberikan oleh Islam. Kepada keluarga. Orang yang menjadi korban pembunuhan secara disengaja. Kemudian setelah itu ada pilihan diat. Islam memberikan pilihan. Kalau misalnya ya keluarga orang yang dibunuh dia merasa kasihan kepada orang yang membunuhnya. Ya. Mungkin keluarga pembunuh ya mengatakan iya. Yang terbunuh juga punya kesalahan kepada orang yang membunuhnya. Sehingga orang yang membunuhnya akhirnya jengkel dan akhirnya dia bunuh. Tapi kesalahan tersebut sebenarnya tidak menyampaikan pembunuh boleh membunuh orang itu, misalnya demikian, ya. Dia bersalah mungkin dia mengatakan kata-kata yang kotor, ya, kata-kata yang menghina sehingga akhirnya orang tersebut emosi dan akhirnya dia bunuh, ya. Penghinanya tersebut, ya, seperti ini, ya, tidak menjadikan orang yang membunuh, ya, bebas dari kisos. Kalau misalnya keluarga korban pembunuhan, ya, merasa kasihan dengan pembunuhnya, dengan sebab apapun, ya. Kemudian dia tidak mau uh, mereka merelakan untuk tidak dikisos, ya, mereka juga, ya, kasihan kalau ada uang perdamaian yang sangat tinggi. Maka mereka boleh meminta diat. Boleh meminta diat. Sudahlah kita kembali kepada apa yang diberikan oleh Islam ya berupa diat. Silahkan membayar diat. Dan diat jiwa yang terbunuh adalah 100 onta. 100 onta. Kalau ya. misalnya satu onta itu harganya, ya, misalnya 3.000 real. Ya. Berarti 3000 rial sekitar 11 juta ya. Berarti 11 juta kali kali seratus 11 juta kali kali seratus Itulah harga diat ya di dalam Islam. Ya dan karena diat ini dikembalikan kepada harga unta ya, maka Ketika dinominalkan dengan nominal uang Bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu Sesuai dengan perkembangan dari harga onta untuk tiap ekornya Tapi yang jelas ya Diat pembunuhan yang disengaja itu 100-100 onta <tuh> Kemudian ada pilihan yang keempat bagi orang yang dibunuh dengan sengaja ya keluarga korban pembunuhan ya punya pilihan yang keempat yaitu pilihan memaafkan pilihan memaafkan tanpa adanya diet sama sekali tanpa ada perdamaian sama sekali sudah dia relakan ya seperti ini ya Eh, diberikan oleh Islam, ya. Jadi Islam memberikan banyak pilihan pada kasus pembunuhan secara disengaja. Yang pertama pisau, ya. Kemudian yang kedua uang perdamaian, ya. Dan ini kadarnya dikembalikan kepada keluarga korban pembunuhan. Kemudian yang ketiga ada diat, ya kemudian yang keempat ada memaafkan ya, memaafkan tanpa imbalan apapun ya, ini menjadi hak ya, empat hal ini ya bisa dipilih oleh keluarga korban pembunuhan dan inilah mulianya Islam ya, Islam sangat menghargai jiwa manusia ya, Islam lebih menghargai jiwa manusia daripada para pejuang ham daripada para pejuang ham Islam jauh lebih menghormati jiwa manusia daripada mereka ya. Dan tidak mungkin hikmah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dikalahkan oleh kebijaksanaan manusia. Tidak mungkin hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dikalahkan oleh hikmah dan kebijaksanaan manusia. Tidak mungkin Pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala tentang makhluknya dikalahkan oleh pengetahuan makhluknya tentang dirinya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Para jamaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jenis pembunuhan yang kedua adalah pembunuhan secara tidak disengaja pembunuhan karena perbuatan yang salah ya dia tidak ingin melakukan hal tersebut tapi hal tersebut terjadi karena ketidaksengajaan dia makanya di sini didefinisikan ya pembunuhan yang tidak disengaja ini kalau seseorang tidak sengaja mengenai korban Baik dengan alat yang biasa digunakan untuk membunuh Ataupun tidak Tapi terjadi pembunuhan ya. Orangnya tidak sengaja membunuh Tapi Qadarullah terjadi tindakan yang akhirnya membunuh orang lain saya misalkan, misalnya ada orang dia main senapan angin. Dia ingin, ya, mengarahkan senapan anginnya ke burung. Kaderullahomashaafahal, pas lagi dia tarik, ya, gagangnya. Kaderullah ada orang lewat, kena kepalanya. Akhirnya mati. Dia tidak sengaja mengarahkan senapan anginnya ke orang itu, tapi dia ingin ya membunuh, ya berburu burung dia. Ada hal terjadi. Senapan angin bisa membunuh orang, ya. Walaupun kekuatannya tidak seperti senapan ya, eh, yang digunakan untuk membunuh orang, ya, tapi bisa membunuh ketika keadaannya demikian maka orang ini dianggap sebagai orang yang membunuh tanpa sengaja. Ya. Seperti misalnya ada orang yang naik motor, dia naik motor dengan kecepatan lumayan tinggi atau dengan kecepatan sangat tinggi di jalan yang kelihatannya sepi misalnya. Kau derulohomasyaafal ada anak ada anak nyebrang kan kita tahu anak itu kalau nyebrang tidak melihat kanan kiri, dia dia tidak tahu kalau ada bahaya. Dia belum bisa berpikir sampai ke sana. Anak nyebrang tertabrak motor itu mati. Ya, tabrakan motor bisa membunuh orang, tapi orang ini tidak bermaksud membunuh sama sekali. Pembunuhan yang terjadi seperti ini ya, adalah pembunuhan yang tidak disengaja. Ya. Jadi Begitu pula misalnya ada orang ya membawa pedang Dia berlatih ya berlatih silat atau berlatih bela diri dengan pedangnya Dia tidak ingin menyerang orang lain sama sekali Tapi kodarullahu masya'afa'ala ada orang mendekat Misalnya ya dia main pedang seperti ini pedangnya terlepas Terlempar akhirnya mengenai seseorang misalnya menusuk ya menusuk lehernya Tembus dan akhirnya mati Orang ini tidak bermaksud menyerang orang lain Tapi dia melakukan gerakan bela diri Yang karena saking kerasnya pedangnya lepas Dan sampai ke leher orang lain Akhirnya terjadi pembunuhan Maka pembunuhan yang seperti ini Ya diistilahkan sebagai pembunuhan yang tidak disengaja Pembunuhan yang tidak disengaja ini disebutkan hukumnya di dalam Al-Quran. Ya. Dia harus ada ganti. Karena ini pengerusakan. Dia telah merusak jiwa manusia walaupun tidak disengaja. Ada hukumannya. Ya. Hukumannya sebagaimana di surat An-Nisa ayat 92. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا khata'an Fatahriru rakabatin mu'minah Wadiatum musallamatun ila ahlihi Illa ayyassaddaku Barang siapa Membunuh seorang mukmin Karena tidak disengaja Maka hendaklah dia Memerdekakan seorang Hamba sehaya yang beriman Serta membayar Diat yang diserahkan Kepada keluarga korban pembunuhan. Illa an yassaddaqu kecuali apabila mereka yaitu korban pembunuhan, ya keluarga korban pembunuhan bersedekah, maksudnya merelakan. Ya, di sini tetap harus ada ganti. Ada memerdekakan budak dan ada menyerahkan diat. Yang perlu diketahui di sini bahawa diat di sini yang menanggung bukan orang yang membunuh tanpa sengaja yang menanggung diat ini adalah al-aqilah yaitu asobah yang laki-laki al-asobah tu-dukur, mereka lah yang disebut sebagai al-aqilah ya, jadi orang di dalam islam kalau meninggal ada asobah asobah ini ada yang laki-laki ada yang perempuan ya asabah yang laki-laki itulah mereka yang punya kewajiban untuk membayar diat pada pembunuhan yang tanpa disengaja dan ini keindahan Islam ya orang yang melakukan kesalahan tanpa disengaja kalau diberikan hukuman akan sangat memberatkan akan sangat memberatkan dan kesalahan ini Ia ya akan terjadi banyak ya akan terjadi banyak kesalahan karena kullu bani adam khata Setiap anak Adam itu banyak salahnya dan kadang-kadang kesalahan itu menyampaikan seseorang kepada tindakan pembunuhan, ya. Dia tidak sengaja kemudian akhirnya tindakan tersebut sampai menyampaikan kepada tindakan pembunuhan. Ya, dan ini banyak. Makanya Islam ingin memberikan keringanan tapi jiwa manusia tetap ada harganya. Tetap dihargai dengan harga yang sepantasnya. Maka ada kebijaksanaan Allah seperti ini. <tuh> Kalau misalnya, pembunuhan terjadi tanpa disengaja, maka yang menanggung kewajiban untuk membayar diet adalah a'kilahnya. Kalau ada yang berkata, Ustaz, bukankah bukankah al al-a'kilah di sini? Tidak bersalah sama sekali? Maka kita jawab, Pembunuhnya juga demikian Dia sebenarnya tidak bersalah Karena dia tidak seng Tidak sengaja sama sekali Hanya saja karena Allah subhanahu wa ta'ala Menghendaki demikian Akhirnya terjadilah itu Allah subhanahu wa ta'ala ya, ya Menghendaki hal itu terjadi ya, Sebenarnya dia tidak ingin membunuh Tapi terjadilah pembunuhan itu Dia tidak sengaja Ingin membunuh orang lain tapi takdirnya seperti itu. Akhirnya terjadilah. Ya. Sebagaimana Al-Aqilah. Tidak berdosa sama sekali. Begitu pula. Orang yang membunuh tidak berdosa sama sekali. Tapi di sini ada hak yang harus dijaga. Kalau yang memberikan dia hanya satu orang. Maka akan sangat memberatkan. Kalau pembunuhnya saja. Maka akan sangat memberatkan. Padahal dia tidak bersalah. Makanya Islam. Memberikan kebijaksanaan Yang membayar adalah Akilahnya Asobah yang laki-laki Dan mereka biasanya banyak Sehingga ini bisa meringankan Hukuman tersebut Baik Dan ini juga punya hikmah yang sangat tinggi Ini akan Menumbuhkan Kerukunan Antar kerabat Ini akan menumbuhkan Kerukunan antar kerabat kerabat bisa saling rukun, bisa kuat e, tali persatuannya. Ya, dan ini juga termasuk hikmah yang sangat indah di dalam ajaran Islam, ya. Di antara kerabat harusnya saling bantu-membantu ketika ada salah satu di antara mereka yang terjatuh ke dalam masalah-masalah tertentu. Baik. Yang ketiga, para jamaah sekalian Rahimani warahimakumullah. jenis pembunuhan yang ketiga adalah pembunuhan yang dilakukan seperti disengaja ya pembunuhan yang dilakukan seperti disengaja, padahal tidak disengaja bagaimana Ustaz? apabila seseorang sengaja mengenai orang lain dengan alat yang biasanya tidak membunuh tapi terjadi Kematian Tapi terjadi kematian Misalnya Kapur Ada guru ya Yang sedang menulis Di papan tulis Kodarullah ada murid Yang Mengganggu ya Membuat kegaduan di kelas Akhirnya guru marah Maka Kapur yang ada di tangannya guru tersebut Dipakai untuk melempar Murid yang melakukan kegaduan tersebut. Guru ini sengaja melempar kapurnya. Qadarullah setelah lemparan kapur ini sampai di kepalanya, ya, qadarullah muridnya mati. Qadarullah wa masya'afal. Maka guru ini, ya, terjatuh ke dalam masalah. Yaitu masalah pembunuhan yang dilakukan seperti disengaja Pembunuhan yang dilakukan Ya seperti disengaja Karena dia sengaja melemparkan Kapur kepada orang tersebut Dan akhirnya orang tersebut mati Tapi kalau kita melihat kapur ini Sesuatu yang tidak Mematikan Dan guru tersebut tidak bermaksud Membunuhnya Tapi bermaksud mengenai Korban itu makanya di sini diistilahkan oleh para ulama sebagai pembunuhan yang seperti disengaja. Ya. Pembunuhan yang seperti disengaja ini juga ya pelakunya tidak boleh dikisas. Seperti pembunuhan yang tidak disengaja, tidak boleh dikisas. Ya, tapi dia diwajibkan membayar diat. Dia diwajibkan membayar diat ya diatnya tadi ya 100 onta dan di sini keluarga pembunuh juga eh, afwan keluarga korban pembunuhan tidak dibolehkan untuk eh, mengajukan persyaratan perdamaian ya yeah, karena persyaratan perdamaian itu adalah ganti dari kisos dan di sini sudah tidak ada kisos lagi ya yeah, yang ada adalah adalah diat dan diat itu 100 onta taib ada pilihan yang kedua, ya, yaitu pilihan dimaafkan sama sekali, ya. Sebagaimana pembunuhan yang tidak disengaja tadi. Kalau misalnya korban atau keluarga korban pembunuhan memaafkan ya pembunuhnya, maka tidak ada dia. Ya begitu pula dalam kasus yang yang ini. <tuh> Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibn Majah dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dari Abdullah Ibn Amr radhiyallahu anhu ma'ani Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qatil khata shibhul amdi bil awil asa maut minal ibil arbaun minha fi bthunha awladuhha orang yang terbunuh karena pembunuhan yang seperti disengaja, misalnya dengan cambuk ada orang ya mencambuk orang lain. setelah dicambuk ternyata orang tersebut terbunuh padahal cambuk ini biasanya tidak membunuh, tongkat juga demikian, ya seperti dengan cambuk ataupun dengan alat tongkat, ya. Maka diatnya adalah 100 ekor onta. 40 di antaranya bunting. Ya, jadi 100 onta yang 40 harus onta yang bunting. Ya, ini jelasnya lebih lebih tinggi daripada diatnya pembunuhan yang tidak disengaja sama sekali. Pembunuhan yang tidak disengaja sama sekali tidak ada persyaratan Ontanya harus bunting 40 ya 40 dari 100 harus bunting Tidak ada persyaratan itu Adapun pada pembunuhan yang seperti disengaja Ada persyaratan tersebut Taib Ya tiga pembunuhan ini semuanya adalah tindakan pengerusakan Makanya harus ada gantinya Ya ini sesuai dengan kaedah kita Sesuai dengan kaedah kita al itlafu yastawi fihil mutaamidu wal jahilu wa nasiya kerusakan ya pada sesuatu yang menyebabkan kerusakan maka disamakan padanya antara orang yang sengaja merusaknya atau tidak sengaja merusaknya atau dia merusaknya karena karena lupa. Taip. Penerapan dari kaidah ini dikatakan di sini kaidah ini berlaku umum baik berhubungan dengan masalah nyawa sebagaimana penjelasan di atas maupun berhubungan dengan masalah harta benda ataupun yang lainnya kalau misalnya ada orang ya dia melakukan sesuatu dia tidak bermaksud merusakkan benda orang lain ya dia melakukan sesuatu kemudian kau daruhulah masyaafal Bendanya tersebut rusak Maka dia wajib menggantinya Kecuali apabila Orang yang memilikinya Ya merelakannya Kalau misalnya dia melakukan sesuatu Akhirnya tersentuh benda itu pecah misalnya Dia tidak sengaja Dia jalan Ya Dia menyinggol benda tersebut Dan akhirnya pecah Tidak sengaja sama sekali Maka dia tetap wajib untuk mengganti benda yang dia rusakkan walaupun dia tidak sengaja. Karena ini hak manusia. Ya, harus dihormati, harus dijaga. Kecuali apabila dia mau merelakannya. Ya, kecuali apabila dia mau merelakannya. Baru ya dia bebas dari tanggungan tersebut. Ya. Kalau yang merusaknya adalah sesuatu yang tidak mampu menanggung risiko, maka risikonya ditanggung oleh walinya. Seperti misalnya ada anak kecil yang merusakkan barang milik orang lain. Anak kecil tidak mampu menanggung risiko kerusakan tersebut. Maka yang wajib menanggungnya adalah walinya. Ya, ayahnya misalnya atau ibunya. Maka kita harus hati-hati ketika membawa anak kecil ya berkunjung ke rumah orang lain. Kita harus jaga anak kecil tersebut Jangan sampai dia merusakkan barang Ya Yang ada di rumah tersebut Itu barang milik orang lain Kalau anak kecil tersebut merusakkan Maka walinya sebenarnya wajib Untuk menggantinya Ya walinya sebenarnya wajib untuk menggantinya Kecuali Barang yang Telah rusak tersebut telah direl direlakan oleh Oleh pemiliknya Ya kalau sudah direlakan Maka ya tidak ada tidak ada kewajiban bagi walinya untuk menggantinya. Atau misalnya ya, misalnya keadaannya pemilik rumah memang ya membolehkan kepada anak kita misalnya untuk bermain dengan sesuatu. Anak kita bermain dengan wajar, ya, dibolehkan oleh pemilik mainan tersebut. Kemudian anak kita buat main dengan wajar bukan dengan Sesuatu yang tidak wajar Kemudian mainannya rusak ya Maka seperti ini juga tidak Diwajibkan untuk mengganti Karena dia melakukan sesuatu Yang telah dibolehkan oleh Pemilik barangnya <tuh> Kemudian disini di disini eh, disinggung juga Tentang apabila ada orang Melakukan pengrusakan Tapi dengan perantara Apabila ada orang Melakukan pengrusakan Tapi dengan perantara Maka, siapakah yang menanggung kerusakannya? Seperti misalnya, ada orang yang membayar orang lain untuk membunuh orang lain. Dia ingin membunuh si fulan, tapi dia tidak mahu membunuh secara langsung. Maka diutuslah orang lain untuk membunuh si fulan ini. Siapakah yang wajib mengganti jiwa tersebut? yang wajib mengganti jiwa tersebut adalah Al-Mubashir. Bukan Mutasabbib. Ya, Al-Mubashir adalah orang yang melakukan pembunuhan secara langsung. Suruhan itulah yang punya kewajiban untuk dikisas misalnya. Kalau misalnya keluarga, korban yang eh, menuntut hak kisasnya. Maka yang, membu yang, yang membunuh secara langsung ini yang wajib di, dikisas. Karena Kata para ulama ya Al-Mubashir itu Orang yang melakukan Secara langsung ya Itu didahulukan Daripada orang yang menyebabkan uh, uh, Perbuatan tersebut Seperti ini Mutasabibnya adalah orang yang menyuruhnya Kalau tidak ada orang yang menyuruh ini Yang disuruh Tidak akan membunuh orang lain Dan tidak akan terjadi pembunuhan itu Dari orang yang disuruh ini Tapi karena yang melakukan pembunuhan secara langsung adalah yang disuruh Maka dia yang menanggung risikonya Seperti juga misalnya ada orang Ya ada orang eh, Menggali di tanahnya Ada orang punya tanah Kemudian dia gali di tanahnya menjadi sumur Qadarullah wa masyafa'al Ada orang lewat di situ Dan akhirnya terjatuh Atau afwan Orang ke situ kemudian di, e, didorong oleh orang lain dan jatuh ke sumur itu dan akhirnya mati. Di sini ada mutasabib yang menjadikan sesuatu itu terjadi. Di sini juga ada mubashir yang melakukan secara langsung. Mubashirnya adalah yang mendorong, yang mendorong orang tersebut ke sumur akhirnya mati. Itu mubashir. Mutasabibnya adalah orang yang menggali sumur itu. Ya, kalau tidak ada sumur, tidak ada dorongan ini. Siapa yang menanggung pembunuhan ini? Risiko dari pembunuhan ini ditanggung oleh al-mubashir, yaitu orang yang e, mendorong orang tersebut sampai ke sumurnya, ya sehingga mati. Sedangkan mutasabib di sini tidak menanggung risiko tersebut. Ya, <tuh> ini e, apabila terjadi ada mutasabib, ada mubashir, maka yang dikenai sanksi adalah Mu basirnya, Ustadz kenapa tidak mutasabibnya? Karena yang melakukannya adalah mu dan dia mau eh, disuruh seperti itu. Kenapa dia mau disuruh untuk membunuh orang lain? Dia yang harus menanggung risiko tersebut. Ya, e, demikian ya, kajian kita ini karena kita dibatasi oleh waktu. Ya, e, saya akhiri kajian ini sampai di sini. Dan mohon maaf uh, apabila tidak ada waktu untuk tanya jawab, karena memang uh, materinya cukup panjang. Tapi mudah-mudahan apa yang kita simak bersama bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wataala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu ini dengan baik dan mudah dan juga bisa mengajarkannya dengan baik dan mudah kepada orang lain amin amin ya rabbal alamin wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yamiddin walhamdulillahirabbil wa bihamdik asyhadu alla illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh